Para pendengar yang budiman seluruh penjuru bumi ini, Alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala Muhammad, du'ana alihi wa shabihi, ajibain amabadu. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang simpel Jangan ruwet. Karena ternyata salah satu ajaran Islam yang sangat penting disebut Qona'ah. Rasulullah Rasulullah SAW pernah bersabda Yathiru wa la tu'asiru bashiru wa la tunafiru. Ini bisa dikaitkan. Mudahkan urusan jangan dibuat ruwet. Dan gembirakan suasana, jangan dibuat menakutkan, membuat orang menjauh. Jika Rasulullah menemukan dua perkara, mesti beliau memilih yang paling mudah. Ilmu simple ini, ilmu kona'ah, ilmu bersahaja ini penting. Karena naluri manusia sebetulnya ingin simpel. Handphone adalah bentuk simpel dari komunikasi. Dulu sulit dan dibuat simpel. Kalau disuruh milih TV yang ada remotenya dengan TV yang tidak ada remotenya, mesti kita memilih TV yang ada remotenya lebih simpel AC ditaruh di atas semua pakai remote kita lihat sekarang trennya teknologi itu membuat lebih simpel kalau disuruh memilih handphone yang ruwet dengan handphone yang gampang itu orang cenderung milih yang gampang menggunakannya efektif. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang bisa menyederhanakan masalah sehingga lebih efektif. Agama membuat hidup ini lebih simpel. Rasulullah s.a.w. hidupnya simple tapi padat makna jadi sederhana itu ada dua jenis yang pertama sederhana karena inputnya sederhana, teknologinya sederhana, hasilnya sederhana anak kami yang usia 4 tahun punya handphone harganya 10 ribu bentuknya mirip bedanya harus dekat teleponnya bentuknya mirip dengan handphone yang harga 2 juta ini 10 ribu hasilnya sederhana mengapa teknologinya sederhana komponennya sederhana cara pembuatannya sederhana hasilnya sederhana tetapi ada yang sederhana, tapi canggih. Kenapa? Karena ilmunya canggih, teknologinya canggih, proses produksinya canggih, hasilnya canggih. Kemarin ada kamera kecil sebesar ini nih, ujung keringking. Wireless lagi, tidak pakai kabel. Simpan di gelas, bisa itu melihat ruangan tanya kalau ke kamar mandi hati-hati harus periksa setiap jengkal mungkin membutuhkan satu hari barulah mandi tidak simpel nah saudaraku yang baik jadi kalau mau menikmati hidup memang kita harus berani Menyederhanakan masalah Karena kan intinya bukan sederhana atau rumit Tapi efektif atau tidak menjadi solusi Nah salah satu tradisi yang harus kita perbaiki adalah Kita sering terjebak dalam ruwetisme Raruwet Bicara Muter sana, muter sini Bahasa yang tidak dipahami. Untuk apa ini ngobrol? Eh Begini ya, saudara-saudaraku. Dan dalam saya perlu menjelaskan secara mendetail, secara terstruktur eh, sesuatu yang menjadi objektif di dalam konstruksi atau negaraan yang memiliki kecalaman. Yang akan membuat gejolak-gejolak terukur dalam hal globalisasi yang teraktualisasi di dalam komponen-komponen liar -komponen. ha, ha, ha. ya, hadirin ampun kadang-kadang ada yang bertanya mutar ke sana sini dan ujungnya saya nanya apa barusan boroh boroh yang ditanya yang nanya-nanya sebab bingung dan yang lebih mengerikan yang marah tapi tidak dipahami kemarahannya kalian ini gimana hmm. mana ngerti lihat lihat rambut mama pada lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki mana lihat lele moyang mama tidak pernah terluka tercabik-cabik seperti diberi cuka. Wah, pusing mikir kalau dah ujung rambut nenek moyang cuka kejauhanlah. Kalau mau ngamuk yang simpel aja, yang dimengerti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah juga beliau, tapi simpel dan efektif. Ketika dalam perang Hunain terjadi gejolak, wah, Nabi Muhammad tidak adil. Mengapa orang Quraisy yang baru masuk Islam Diberikan ribuan unta, Ratusan kuda Pampasan perang begitu banyak Sedangkan kami yang dari Medina Malah tidak kebagian apa-apa Rasul bicaranya sederhana Walaupun Rasul marah waktu itu Jikalau Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil Maka siapa lagi yang adil Kau Mekah pulang membawa unta, sedang kalian kembali ke Madinah membawa Rasulullah. Tangi semua. Sederhananya berapa patah kata. Itu marah, marahnya karena cinta. Coba. Kita harus mulai membiasakan hidup lebih simple Simple ini bukan malas Simple ini bukan bodoh Simple lahir justru dari kecanggihan Ilmu pengetahuan Dari keteguhan iman Dari kedewasaan sikap akan mahir pribadi yang simple, efektif, efisien. Dalam hal apa saja? Dalam bersikap, dalam berbicara, dalam mengambil keputusan. Bahkan di dalam gaya hidup, lebih baik simple. Bagi yang diperdaya oleh mode, tidak simple. Bagi yang diperdaya oleh mode, tidak simple. Karena warna harus matching. Dari mulai jepit. Apa ini? Anting. Gelang. Kalung. Lipstick. Eyeshadow. Sloth. Broth. Masya Allah. Bahkan ketika dia naik angkot. Harus matching warnanya. Dia nunggu angkot yang warnanya pink halo satu saja kurang bisa tidak berangkat itu kos kakinya kurang pink maaf saya belajar dari anak saya yang umur 4 tahun aduh gara-gara senangnya enggak pink, enggak jadi pergi ini ruwet betul tapi ini sindiran bagi sesepuh-sesepuh. Karena tidak jarang yang usianya empat puluh. Mirip dengan yang empat. <Seleng> Nenek-nenek munisi mau, mau ke masjid. Sajadah kurang ping. Saudaraku yang baik. Suatu saat tanpa bermaksud merendahkan. Diundang ke sebuah Rumah. Semoga Allah memberkahi rumah tersebut Rumahnya mungil Hanya memang barangnya cukup banyak Terutama yang agak menghalangi itu adalah Patung pisang Tahu kan sekarang ada patung pohon pisang Wah itu pohon pisang kan agak memakan tempat Karena daunnya kesana sini Sehingga mau duduk di kursi kami mengalami ancaman. Ancaman itu daun pisang itu. Sehingga merengkel begini ya. Sampai duduk tuh menghindar. Maaf ya, awas hati-hati. Duduk hati-hati dan lihat itu pisang sebagian sudah diikat kawat, sebagian tali rafia ya. potong-potong mah. Semoga Allah membahagiakan beliau dengan pohon pisangnya itu Cuma saya kira kurang simpel hidup begitu Mau apa kita nyimpan patung pohon pisang di ruangan sempit Susah dibersihkannya Kemudian juga ruangan jadi kurang efektif Mudah emosi Datuk, hei hei Ketamu juga jadi lebih mendahurukan perasaan pisang daripada perasaan tamu. Saya mohon maaf kepada para pematung pisang. Bukan tidak boleh tapi bagi yang rumahnya pas-pasan ya mungkin carilah pisang kecil saja. Cepai saja satu aja simpan di ruang tamu dan harus diberitahu itu pisang palsu. Karena pernah suatu saat anak saya bersiapa yang makan anggur plastik itu keterlaluan. <SILENCIO> Saudaraku yang baik, bolehkah punya sofa? Siapa yang melarang? Tetapi sofa yang tidak proporsional menimbulkan masalah. Rumah tipe 21. Jangan tertinggung nih yang tipe 21. <SILENCIO> sofa besar nyisil mau masuk susah datang tamunya agak gemuk langsung melotot tuan rumah ibu maaf jongkok aja datang tamu bawa anaknya langsung dipelotot di karena takut pipis di sofa keren Ah, hati-hati mau apa kita rumah untuk kita nikmati. Bukan untuk menyiksa diri. Ada orang yang tidak simpel tuh. Rumah segala diada-adakan dan rata-rata nyisil. Di kursi ini berapa bulan lagi mah? Loh ini kan baru satu bulan pak. Semuanya 36 bulan. Wah! Nonton TV nyisil. Rumah mungil ngicil home theater cegur-cegur jadi tamah suara itu karena digedor tetangga jangan terlalu keras tidak efisien hati-hati saudaraku yang baik jangan terjebak oleh ingin dipuji ingin dihormati yang membuat hidup kita tercuri Dan saya kalau mau mengingat Rasulullah yang mulia Proporsional saja Tidak usah memaksakan diri Ingin kelihatan serba bermerek Nanti repot Just mereknya kan di dalam Jadi begini terus Repot ah Bagi yang suka merek-merek Bukan terlarang Tapi kalau buat apa Kalau merek Membuat kita diperbudak merek, harus sama dari kacamata, jam tangan jas satu merek, ah gak usah nyiksa dirilah simple-simple saja, apalagi model-model kita ini model-model yang santri pas-pasan begini, pakai yang bermerek pasti ditengka imitasi, udah percuma, asli ini asli, oh dia gak, udah gak apa-apa kan resiko yang pas-pasan, ingin kelihatan keren, jadinya cari yang bermerek. Cuma orang nggak ada yang percaya. <laughs> dulu dulu, maaf santri, jangan tertinggung ya. Ada santri sepatunya keren banget ya. Disangka nemu, coba itu nggak kiragila. -kira. <laughs> Disangka ada yang bekas ketinggalan ya, katanya pesan friend kila. Tertinggung karena dia belum lunas tuh cicilannya. <laughs> Bu model-model kita gak usah terlalu banyak gaya nyiksa diri pakai gelang boleh-boleh cuma kalau kebanyakan tetap disangka imitasi Bu asli ini asli bawa apa timbangan emas gak usah ruwet maaf-maaf jangan ada yang marah nih ya yang enak tuh wajar-wajar saja, proporsional. Bapak-bapak kalau mau pakai cincin, kalau memang mau silakan, tapi matanya yang wajar. Karena ada yang seperti telur itu, Bang. Dan tiap jari lagi. Ditangkap tukang pukul gede kantor, ah, yang wajar. Apalagi kalau menjadi pejabat yang lingkungannya lingkungan prihatin. Oh jangan berlebihan. Cincin emas bertahta berlian. Gak nambah tuh. Maaf yang punya boleh saja ya. Rasulullah tidak menggunakannya. Bahkan yang emas juga Rasul tidak. Kecuali cincin yang menjadi cap. Kita dalam situasi ekonomi sulit, pulang kampung, tiba-tiba bra -tiba, itu datang turun dari mobil seperti putri, dia Sini gue kucu kucu kucu, ah. sini bagi uang ya, kucu kucu, kucu. Ah, nggak nambah tu, simpel simpel saja ya. Setuju tidak? Di rumah juga itu dari penampilan yang proporsional tidak usah terlalu ini simple rok mini ini kan simple itu masalah baru itu bukan niat simple itu justru dia memamerkan kelebihan kakinya ya, kalau romehun hek parises buduk juga mau pakai rock mini hati-hati jangan salah menafsirkan rumah kita juga proporsional. Sebetulnya makin sedikit barang lebih enak. Mengapa? Karena setiap barang dia harus dirawat. Setiap perawatan itu kos, mesti kos kecuali barangnya yang punya nilai tambah. Kos itu biaya. Makin banyak barang banyak urusan karena tiap barang harus diurut harusnya ya alhamdulillah kemarin tempat ikut kuliah pergudangan itu gudang tuh ternyata sumber masalah tuh kalau tidak pandai-pandai gudang tuh sumber malah petaka pak ini dulu gudang supermarket kita kemasukan tikus uh wow, pusingnya luar biasa nyari tikusnya susah bekasnya yang gampang Roti plastiknya digigit bolong, nggak dimakan semuanya itu. Kalau mau makan makanlah satu tikus sampai kenyang. Oh nggak ini tiap roti dibolongin. Dulu susu bolongin dikit bocor kemana? Huh. Kenapa? Memang makin banyak barang makin banyak masalah. Islam mengajarkan hidup simpel. Tidak usahlah rumah kita terlalu banyak barang yang tidak manfaat. Harusnya tiap barang punya nilai tambah. Belum tidak ah, hiasan dinding? Boleh. Tapi hiasannya apa? Manfaat atau tidak? Wah saya mau hiasannya adalah... Oh, yang diukir mendalam kerwis-kerwis, aduh nanti ngebersihinnya rupet, dicolekkan pakai kapas, letak satu potong marah. Anjuran saya sih, udahlah kalau mau di rumah tuh batu saja, lem, aman, hiasannya ya tidak jatuh, yang nyolong juga nggak mau. Ketendang yang nendang yang terpelanting Dari pas nyimpen guci Yang bagus Waduh kucing berantem Malas guci Datang cucu Ayo cucu kalian Tak Gucci bisa lupa Maaf kepada yang punya guci Gak usah dijual Hanya diikat lah Pernah suatu saat Semoga Allah menyayangi ibu ini Di Mekah Umroh ada yang membeli guci. Bu, kenapa beli guci? Eh, Aa ya, ya. di kompleks saya enggak ada yang punya guci model ini. Ya tuh ngapa? Enggak, enggak ada juga. Ijuju ini penting, ini anti. Enggak ada yang lain yang punya original tu dari Mekah. Beli aja. Saya enggak berani melarang. Oh, beli empat. Giliran mau pulang, pusing. Dimasukkan ke dalam koper, takut terbanting tuh. Kuci pecah. Dimasukkan ke dalam tentengan, tidak cukup. Tahu bagaimana Pak? Diikat leher kuci. Dua, digantungkan di lehernya. Pak. Itu naik pesawat begini sebetulnya kalau beliau aja gak ada masalah masalahnya dua lagi dititipkan ke saya <laughs> itu yang bikin jengkel hanya beliau aja yang bawa aja lucu ya saya kebagian lucu juga tapi <laughs> harus ridho ya Enggak simple hidup seperti itu ilmu blender rumah kecil gaji pas-pasan ingin food processor simpel simple tuh. sepengetahuan saya beli barang-barang cicilan begitu makanya paling lama seminggu yang lama tuh nyicilnya dan luknya betul tidak kok Tiap lihat atas lemari melotot eh hey, gak lunas-lunas begitu apa yang mau diproses bikin jus kan tunggu kiriman apel dari orang lain gak ada yang ngirim jus nganggur tuh juicer pengalaman waktu haji dokter mengatakan harus banyak minum jus ah. pergi ke bin dawud supermarket ternyata juicer tuh harganya kurang lebih 250 real 300 ratus real oh, mahal. Kebutuhannya apa jus? Goalnya apa jus? Bagaimana prosedur pembuatan jus? Apakah wajib pakai juicer atau mixer atau apa namanya blender? Wajib tidak? Berapa alternatif? Goalnya apa jus? Prosedurnya apa saja? Bisa pakai blender, pakai pakai food processor apa yang paling simpel ada parut parut loh parut ternyata parut lima real beli parut quarter niatkan sport perbaikan otot lengan diparut sebentar tidak usah pakai listrik kumpulkan hasilnya cari kaos bekas asli, si Hadi itu bukan kaos kaki hadirin sudah ada perbaikan kalau kaos kaki memang tidak usah pakai garam ya maaf asli itu pakai kaos bersih tentu yang bekas jadi just sama rasanya dan ketika disuguhkan tidak pernah ditanya ini pakai blender atau tidak? Lebih simple. Mari ah, kita desain pakaian kita yang lebih simple. Kok ah, pakai sorban? Apa enggak kurang simple? Ya, atuh. Jangan usil. Ini kan daripada kerudung istri saya nganggur. Segini <laughs> lumayan lah. Ada kelihatan sepuh sedikit. Ibu-ibu juga dandan make-up yang terbaik saya kira air wudu. mau usah ruwet alis bikin baru di sini. Dinaikin setengah. Wah nyiksa diri. Wak-wak wajar lagi. Dan yang cantik itu bukan make-upnya. Boleh. Proporsional wajar. Tapi jangan. Wuh ini ramah apalagi mau ke undangan dari semalam rambutnya disasak gitu ya jadi kaya King semalaman, pakai mata ah repot ya nanti suami pas bang pas cucu nang nenek sihir oh lebih jelek lagi di undangan belum tentu ada yang muji, di rumah udah dicaci lebih simpel Simple, yang proporsional sederhana tidak berarti murah ah mau beli helikopter murah yang harganya 2 miliar karena umumnya 7 miliar <tuh> tapi hanya dapat rangkanya saja kemana-mana digotong oleh santri saya di dalam helikopter ah, seperti si singaan repah murah tapi tidak efektif tidak benar saudaraku yang baik masalah kita sudah banyak tanpa dibuat kita sudah banyak masalah Enggak usah ditambah dengan ruwetisme ini berruwet-ruwet simple-simple saja jangan terjebak oleh ingin jangan terjebak oleh suka tapi perlu atau tidak? manfaat atau tidak? sebab ingin itu tidak ada ujungnya. senang itu cepat mengecewakannya. Ayo, keluarkan nanti barang-barang di rumah yang tidak perlu. Baju-baju, Mbak-mbak, Teteh-teteh, ayo. Ibu, iya mau keluarin ini udah kebanyakan baju saya. Di lemari yang ini nih tapi ini punya kenangan macam ini saya lagi nah ini nih kan ini rendahnya jarang nih spesial ga ada lagi yang punya masuk lagi yang ini nih warna tapi ini kenangan indah nih dulu waktu SMA ini saya lagi nah ini tapi ini nenek pemberian nenek nanti nenek sakit hati terus aja tutup aja lemari Mesoknya ngadat aja ketika tikus di dalam ngegigit kampret apa? Aduh. Itu baru dalam topeng luar, bicara juga simpel-simpel saja. Qaliqul khairon auliya' smut, berkata baik, benar atau diam. Terutama para remaja, tolong kita simpelkan gaya hidup, bahasa, sikap, tapi simpel yang proporsional. Jangan sampai simpel yang menghilangkan etika, kesopanan, dan harga diri. Ayo, ngobrol, jangan segala diobrolkan. Katanya orang yang kelihatan ingin serba tahu, itu menampakkan kebodohannya. Yang selalu berbicara serba tahu, serba paham, serba pintar. Nah itulah orang yang sedang menampakkan kebodohannya. Bagaimana ah, kalau kita dianggap bodoh? Saya tidak enak dihina dianggap bodoh. Coba silakan acungkan tangan yang pandai, cung. nggak ada, Duh, berarti nggak usah tersinggung dianggap bodoh ya itu kan bukan penghinaan, informasi. tapi kita tersinggung ah, disebut orang bodoh, kita tersinggung karena merasa pandai. tapi kalau nambal ban tidak bisa bodoh, masak belum mahir bodoh, jahit nggak, nggak bagus masih bodoh. kita masih sangat banyak bodohnya daripada taunya maka kalau ada orang yang nyebut bodoh tidak usah tertinggung simple-simple saja eh hey, genut misalkan ada yang nyebut genut ke kita jangan melotot tinggal dilihat saja tubuh sendiri oh iya berarti bukan menghina tapi memberikan penjelasan yang sudah jelas kenapa tersinggung disebut menut? Karena ingin disebut langsing, tidak sesuai fakta. Eh, pendek, disebut pendek tersinggung kenapa? Karena ingin disebut tinggi. Ting Tinggal lihat aja. Kalau kita sebut pendek ya sudah. Eh, pendek, benar. Peres, simple. Bagaimana kalau disebut monyet? Tersinggung jangan Yang tersinggung itu kan yang mirip Coba yang kulitnya hitam Eh hitam Wajar Aswad Oh kamu jangan sembarang ngomong Oh padahal itu tempat ibadah Wajar Aswad Jalan Eh hey, mau niat Bukan Eh simpah simpah kan. Kalau setiap perkataan Membuat ruwet setiap urusan jadi ruwet kita kapan bahagianya hidup ini Saudaraku yang baik yatsiru wala tu'siru itulah salah satu patah kata nabi tercinta yang bisa menjadi bahan rujukan bagaimana hidup indah dan bahagia mari kita mulai Menyerahanakan sikap, masalah, penampilan, mudah-mudahan kalau semuanya proporsional, itulah yang membuat hidup kita lebih indah, lebih bahagia.